Selamat pagi Pak Tony Pagi Komentar Anda Pak? Komentar saya kalau di negara ini itu mau bikin salah Melanggar hukum t u h pada rata akut Jadi intinya s a y a hukum ini p i h a cukai itu sama pajak Itu benar-benar dua lembaga ini yang benar-benar mengerikan d i p u n y a k o r u p Jadi walaupun kita punya surat lengkap Kita punya surat lengkap gak akan keluar kalau kita k a s i t u i t Masih y penting kita punya surat sama sekali Tapi sejak a w a l kita akan tahu memasuk k e b e r a n nih n a p a lo minta? 5 juta, oke.、Okay. Itu kuribu sebenarnya, termatum juga keluar. Tapi kalau nggak ada duit, ya tunggu sajalah. Inilah b a y a bingung. Sekarang udah terbuka di koran, di radio, di mana-mana. a -mana. p i tetap pemerintah dan menteri itu mengambil s u a t u tindakan ya, benda -benda ter,、uh, hmm. ya, yang benar-benar membelak p e n g u r a h a gitu Siapa yang mau k i t disini kalau model-model begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Jaya, selamat pagi. pagi. Komentannya? Jadi, dari HS itu... jangan dibikin abu-abu tetapkan biaya mobil berapa, sepeda motor berapa truk berapa dan setelah itu petugas biar juga itu memang sengaja mempersulit dan memperlama proses pengeluaran barang sehingga terjadinya permintaan negosiasi jadi sebetulnya gampang kalau pemerintah mau menginginkan semua dilancar yang meminta uang s u d u h tangkap Kita t u n juga k setiap hari itu dibayar juga masih ke t a n g ke banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jay. a i Edison, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, ini mah udah kerjaan lama orang dia juga, kita orang kadang udah b e n a e r s e m u a selalu aja termasuk p e n d a p e n d a juga begitu. t u k bikin lokasi, gak ada biaya, tapi minta puluh juta gitu. i n ini. パイクマカシーパイギさん、パパパパウロス、パイギ e パギーボー。パパンタネパウロス、パパパウロス、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Sekarang sekali-sekali KPK mesti turun ke sana sih Bu, biar d i t a k e p i a n itu Bu. Ada banyak yang n gak g benar, kita udah itu selalu beri tahan-tahan, ada aja cari ini, cari a l a s a n n y a Bu. b a i k si y a lah sih Bapak Manulus, e l a m a t pagi. Iya,、uh, kalau saya pikir karena pemerintahan sekarang ini sudah benar-benar a n c u r ya, b u ya. パラミンパラミンパラミンパあミンパラミンパラミンパラミンのラミンパラミンパラミンパあミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミンパラミ Jadi mereka n g g a k tata-tata beres urusan. Karena kalau untuk n urusin、uh, dari pemerintah apa ini pun n g g a k bakalan selesai. s e b u r u d u n y a udah hancur, udah, udah kiamat gitu l a h Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak... Bapak Denny, selamat pagi. Bapak d e n n s Halo. Ya, silakan Mbak Denny. Selamat pagi. Komentar ya, Pak. Memang aparatur pemerintah ini... s e m a l n y a sudah pecat semua, sembilan puluh sembilan persen. Jadi ya memang harus dipotong dari atas, tiga puluh persennya dihilangkan. Begitu、right. sudah enggak ada yang b e n e r b u itu semuanya.、Mm -hmm. Yang enggak punya kesalahan, dicari-cari kesalahan untuk memeras semua, semua departemen yang ada di Indonesia itu begitu、mm -hmm. semua. Gitu. Semuanya tidak ada yang n g g a k Dari kantor kecamatan sampai ke kantor gubernur Semuanya bu itu、ya. Di seluruh Indonesia Bukan hanya di Jakarta atau di mana Di seluruh Indonesia Dan mungkin pimpinan juga yang teratas seperti itu Mungkin contohnya seperti itu karena dia tidak bisa memperantas Semuanya, terima kasih Ya, baik, terima kasih Bapak Gilbert, p e n o n t o n terakhir, selamat pagi Selamat pagi Setuju dengan yang barusan itu Ya, Republik Maling Semuanya Maling, betul Dari atas sampai ke bawah Terima kasih Baik, terima kasih Pak Gilbert Bapak Joko, selamat siang Ya, selamat siang Ya, menurut saya kan sekarang sudah ada undang-undang payanan -undang publik ya Di situ jelas kok, pejabat publik yang melanggar aturan dan macam-macam, mereka bisa dipecat gitu. Mungkin itu bisa diproses ke sana gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Joko. 633-9160, Bapak Hari, selamat siang. Siang. y a saya t e r i h a t i n juga, saya punya pengalaman yang sama. Tapi、eh, lucunya saya justru, mereka bikin cap pembebasan b i a masuk. u r a t n で a Tapi nyatanya juga nggak ditanggapi sampai saat ini. Tuhan, negara kita, negara yang lucu.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Hari. Silahkan Pak Hari, selamat siang. Selamat siang, Mbak. s i l a k a n Pak, komentar Anda. Ya, ya. pendek a j a Mbak. l a p o r KPK a j a biar dua-duanya ditangkap. Orang-orang y -orang biar u k a n y a ataupun mungkin pengusahanya juga, Natal kali. Ya, Mbak, ya, makasih. Silahkan terima k a s i Pak Gilbert, a m a t siang. Iya. muda h s e k a l i m b a k ini berarti kinerja dari Polda Metro Jaya ini, anggota polis,、uh, polisinya ini belum maksimal ya, harusnya dimaksimalkan, kan kemarin sudah menerima remunerasi ya, gak hanya naik plus remunerasi harus dimaksimalkan karena satu polisi untuk 700 sedangkan tingkat kriminalitas paling tinggi diantara 30 Polda, sedangkan di luar dari Polda Metro Jaya satu polisi untuk 1000 orang Tapi tingkat kriminalitasnya nggak setinggi seperti Jakarta. Makanya kurang kinerjanya、si, kalau saya bilang.、Mm -hmm. Kalau menarik remunerasi harusnya kerjanya pun maksimal. Terima kasih. Terima kasih p a n g i l a n Selanjutnya p a k Andre? Selamat siang. Selamat、uh, siang. Silakan pak komentar、hmm. Anda. Ya, kadang-kala ya ini、uh, memberi masukan. Kadang-kala aparat sendiri juga suka memberi peluang si h kepada. Man, yeah. ember, uh, パ a ダコーナー <Si ang. S 2> Menurut saya itu p r e m a n susah di Basmi Pertama bukan polisi yang menjaga p r e m a n Tapi p r e m a n yang menjaga polisi Itu sudah biasa Dan ada pelihara, packing Kedua mungkin hukum kita itu tidak tegas Kalau kita tegas mereka akan takut Sedikit-sedikit mereka di belakang pasti ada orangnya Itu aja s e b e t u l n y a tidak ada problem terlalu besar Kalau kita berani dan tegas itu aja Oke、okay, baik Terima kasih Pak Handoko Selamat siang Pak Jimmy halo selamat y a ya silakan pak komentar anda menurut saya sih itu g uud r u w ujud w ujud duit、mm -hmm. kalau artinya kalau memang pihak kepolisian memang benar-benar k e a maksimal yang bikin masalah kan teman-teman yang menjadi pemeliharaan menjadi peliharaan mereka、tuh. itu sengaja diseret m e n b u a t masalah kemudian sang polisi datang ya, ayahnya uud juga terima、mm -hmm. kasih